Kali ini saya akan kembali membahas tentang syariat Kenapa saya kembali membahas tentang syariat Ini juga ada Permintaan dari saudara kita yang dari Malaysia Yang ingin memperjelas bagaimana Caranya kita menjalankan syariat yang benar dari Allah Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwa cara yang benar Untuk agar kita Dekat dengan Allah Awalnya itu adalah Awaluddin Ma'rifatullah Awal mengenal din itu Kita harus Ma'rifatullah Jadi ada dua din Di dunia ini Yaitu din Samawat dan din Ardun Apa yang disebut din Ardun Yaitu Ajaran atau aturan-aturan yang dari bumi Menuju ke langit Itu yang diciptakan oleh manusia Yaitu dari syariat Tarekat, kakekat, dan marifat Tujuannya menuju marifat Tapi semuanya mentok di serehan Ini tidak akan pernah berkembang Sampai ke marifat Karena dia awalnya Dari bawah dulu, dari ardun Ini sama, ardun seperti Hindu, Buddha, dan Apapun bentuknya, kalau dari awal Itu dari akal Itu menuju langit Berketuhanan, ujung gunungnya Dia terlalu tinggi Dalam membahas yoga suatu yang akhirnya layal, yang akhirnya e, berhalusinasi Yang akhirnya berimajinasi Saya menyebutnya ini onani